Mitra bisnis, kemarin Kwi Kiyanggi telah memaparkan bagian lain dari tulisannya di web kwikiyanggi.com yang bertajuk Platform Presiden 2014. Menurutnya, konstitusi kita sebelum diamandemen menggariskan, para pemimpin eksekutif mulai dari presiden, gubernur, bupati, hingga wali kota, tidak dipilih langsung oleh rakyat. Namun, kondisi itu berubah drastis setelah konstitusi diamandemen, di mana seluruh pimpinan eksekutif dipilih langsung oleh rakyat, sehingga memunculkan fenomena gubernur, bupati, hingga wali kota seolah menjadi raja-raja kecil yang bisa membuat aturan sendiri bagi daerahnya yang nyata terlihat dari munculnya fenomena ribuan perda harus dibatalkan lantaran berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini segera kita berbincang dengan Kuyk Yanggi. Baik Pak Kuyk, pasca amandemen struktur di legislatif juga mengalami perubahan dengan munculnya DPD serta menciutnya peran MPR. Apa pendapat Bapak? Ya. Nah sekarang kita lihat saja ya, strukturnya itu sudah seperti DPT, DPR DPT-nya itu tidak punya pengaruh sama sekali ngemis ngemis minta, minta minta pengaruh, minta say, minta suara gitu Itu kan lucu itu Padahal di sana yang dinamakan senat itu penting Dari sini sudah kelihatan kacau karena akarnya tidak ada DPT Akar, akar struktur kita tidak mengandung DPD, perkembangan yang sama-sama juga tidak, tapi dicangkaukan begitu saja plak lalu disebut senat ditanya senator, Amerika, ya Amerika ya, ya lucu kan tapi Pak Wik, bukankah amandemen juga membuat Indonesia menjadi semakin demokratis lantaran pilar demokrasinya tidak hanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti terjadi selama 32 tahun di era Orde Baru ya tidak, itu, itu sudah bukan demokrasi, itu sudah anarhi jadi begini ya. E, kalau kita sekarang kita ibaratkan memang kalau ditanya apakah selama pemerintahan Soeharto itu represif? Apakah itu terlampau tidak demokrasi? Ya. Memang. Nah, sekarang rezim itu berjalan berlangsung 32 tahun. Kita umpamakan rakyat itu sebagai PR Berjuta-juta per. Di atasnya per itu ditaruh lempengan besi. Lempengan besi yang berlapis-lapis untuk menekan. gitu kan Nah itu dinyatakan tidak baik. Itu harus dilonggarkan. Tapi caranya melonggarkan kan satu lempengan diambil. Terus pernya naik sedikit. Gitu. Satu lempengan diambil naik sedikit. Nah per yang naik sedikit itu. Terus kelonggarannya kan naik satu senti. Longgaran naik satu senti lagi. Tapi ini kan tidak. Semua lempengan lalu di, diambil, pernya pari, kan loncat kemana-mana. Itulah yang terjadi. Saya kalau mengibaratkan begitu. Demikian kuikian G, Benira Mari, Pazeram.